Mitra Bisnis, pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tahun ini berencana membangun sebuah bandar udara. Kehadiran bandara ini diproyeksikan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi sejumlah daerah di sekitar Kediri. Tapi rencana itu terancam batal karena DPRD-nya tidak setuju dan meminta untuk ditunda. Padahal studi kelayakan dan sebagainya sudah selesai. Alasan DPRD, Bupati sudah menjelang akhir masa jabatannya. Dan memang, menurut peraturan Menteri Dalam Negeri, Kepala Daerah dilarang membuat proyek multi tahun di akhir masa jabatannya. Hal ini menjadi dilema tersendiri. Di satu sisi ada kebutuhan, tapi di sisi lain ada peraturan. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah Jawa Tengah, Popi Darsono. Bu Popi, bagaimana komentar Anda? Saya sih setuju sekali bahwa memang harus ada eh, apa namanya eh, bandara ya. Karena memang itu ke Kediri itu susah sekali kan harus terbang ke Solo ya kan Atau ke Malang barangkali tapi saya terus terang belum pernah mendarat di Malang gitu loh Nah saya kira waktunya masih panjang ya Kan mesinnya bisa dipakai itu untuk waktu yang panjang itu Waktu yang hanya tempat itu untuk sosialisasi. Sosialisasi terutama juga mengenai desain ya. Bagaimana kan e, dulu kenapa yang namanya Tengkara sampai dapat award dari Agakan kalau nggak salah. Karena dia dibangun sesuai dengan e, identitas Indonesia gitu loh. Konsepnya harus mencerminkan budaya setempat ya? Kan itu kota sejarah yang memiliki sejarah yang, yang, yang, yang penting sebetulnya Kediri ya asal-usulnya Bali, itu kan dari diri, asal-usulnya Majapahit, ya kan gitu. Sehingga airport itu harus mencerminkan uh, arsitektur yang bisa menjadi jendela ke masa lalu gitu, walaupun hanya dalam bentuk gitu. Dan itu perlu waktu sebetulnya. Sehingga saya kira ya uh, kurang bijaksana kalau uh, DPR-nya itu uh, uh, menolak ya, tetapi memang harus dicari solusi, gitu loh. Kalau memang ada aturannya bahwa waktu itu harus, waktu dari jabatan Bupati itu akan akan akan berakhir di dalam pertengahan tahun ini, ya kan? Jadi ditunda juga nggak masalah ya, Bu? Kalau hanya-hanya 6 bulan ditunda, kan sebetulnya 6 bulan nggak lama. Kalau saya lihat dari pro sebuah proyek sebesar airport ya, 6 bulan itu penundaan nggak lama loh, Mas. Kalau kita ngebangun rumah aja sudah 1 tahun, 2 tahun. Apalagi airport. Ya kalau memang sudah ada peraturannya, ya saya sebagai anggota DPD juga nggak bisa bilang banyak ya. E, mungkin hanya disayangkan kenapa pada waktu itu visibilitas e, tadinya nggak, nggak cepat diselesaikan sehingga masih memungkinkan dia untuk apa namanya meneruskan cita-citanya dia dimulai dari e, ketika dia menjadi menjabat bupati. Saya mengerti bahwa ide ingin meninggalkan sejarah misalnya ya kan. gitu kalau memang ada peraturannya, akan menjadi sulit juga bagi DPR. Sebab kalau dia melanggar itu, kalau sampai terjadi ada apa-apa, DPRnya sudah tidak kena. Demikian Popi Darsono dan saya Rizal Andika.